Assalamualaikum Saudarluun berita pagi di sihari ini Kamis 17 Januari 2019 dibacakan Ardian Korban kebakaran di Aceh Tenggara dirawat di RSUD Saudin Kutacani dan dibawa ke Medan Truk intercooler terbalik di simpang Janto 3 terluka termasuk yang sedang ngopi Penggel lingkungan demo PN Melabo desa eksekusi pembakar lahan senilai 366 miliar rupiah.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 Darlon dua orang korban kebakaran Desa Datuk Pining Seldo Kecamatan Ketambi masih menjalani pengobatan di ruang ICU RSUD Saudin Kutacane sedangkan seorang lagi terpaksa dirujuk ke rumah sakit umum Medan. Dua korban kebakaran yakni Hasan Basri mengalami luka bakar di bagian punggung dan dirawat di ruangan ICU RSUD Saudin Kutacane serta Zainah 48 tahun bawah ke Medan